Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali dalam kehidupan kita tanpa sadar kita melakukan perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang tentu saja tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi Adalah kebaikan Islam bagi seseorang ketika dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya Lalu seperti apakah perbuatan sia-sia yang mungkin tanpa kita sadari kita lakukan Dan bagaimana cara mengatasi ini Untuk itu bersama kami dalam kursus so mengenai perbuatan yang sia-sia, ya. tampak kita sadari kita sering melakukan perbuatan, padahal kita enggak sadar Roma. Um. Betul, betul. Nah, ini salah satu contoh kisah bagaimana banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan ternyata itu sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada Al kisah ada seorang laki-laki yang sangat saleh, yang luar biasa ibadahnya namun hidup dalam kemiskinan. Maka sang istri mengatakan, "Wahai suamiku, pergilah bekerja, pergilah mencari uang agar kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada hari ini." hal itu sang seorang itu pergi dari rumah untuk bekerja untuk mencari penghidupan yang lebih layak untuk mencari pemasukan yang lebih baik namun ketika ia berada dalam satu kota ia melihat ada sebuah pohon yang sangat besar yang disembah oleh banyak orang dan orang-orang memintanya dengan pohon besar tersebut dengan mengatakan wahai pemilik pohon ini wahai orang-orang yang berada dalam pohon ini tolonglah kami supaya kami bisa mendapatkan penghasilan yang layak penghidupan yang baik Kalau si orang alim dan orang saleh ini mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak benar karena mereka meminta kepada pohon, mereka meminta kepada sesuatu yang tidak benar bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku harus menebang pohon ini supaya tidak ada kesyirikan lagi kata orang saleh tersebut. Maka ia mengambil kapak dan siap-siap untuk menebang pohon besar tersebut, tiba-tiba datanglah iblis yang menyerupai diri sebagai manusia dan mengatakan, "Enggak, tak kau harus menebang pohon ini." Perkayam Syirik bukan kau untuk apa? Engkau ikut-ikutan untuk menghilangkan pohon ini khawatir nanti mereka akan menyalahkanmu. Maka wahai orang saleh, alangkah lebih baik kau pulang saja. Nanti aku akan mencukupimu dan penghuni yang ada di pohon ini akan mencukupimu untuk bisa hidup lebih layak. Bukankah kau dan istrimu ingin hidup yang lebih layak? Maka tunggu saja. Nanti setelah kau ibadah di bawah sajedahmu akan ada 4 dinar setiap harinya. Lalu orang saleh ini pun mulai terguncang hatinya dan mulai segera pulang dan ingin membuktikan benar tidak kata-kata orang yang berada dalam pohon tersebut. Maka setiap kalinya ketika ia bangun, dia melihat di sajadahnya sudah ada uang. Hari kedua juga sudah ada uang berlimpah. Hari ketiga juga seperti itu. Namun mulai hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6 ia selalu membuka sajadahnya, selalu buka sajadahnya dan tidak ada uang sepeser pun di sana. Lalu ia mulai mengafalkan Orang yang berada di pohon tersebut adalah orang yang berbohong, maka aku akan menebang pohon tersebut. Maka dengan perasaan yang marah yang mengambil Kalau ingin membanggakan bukan karena Allah lagi, dirimu sendiri telah syirik telah musyrik maka tidak ada artinya semua amal ibadah yang kau lakukan karena amal ibadahmu lillah, tidak lillah, tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menangislah orang ini yang telah sia -sia. itu menjadi jadinya karena menyadari perbuatannya telah ya, ya. Gitu dia. Hmm. Betul -betul. Yeah. Jadi seperti jadi saat dia uh, ternyata saat dia melakukan itu amal ibadah saat dia sedekah, saat yeah. dia ibadah, dia puasa а де ще є кседи, кседи? А де ж є кседи? А де ж є кседи? А де ж є кседи? Betul perempamaannya seperti itu Maka, kalau dikatakan amal itu akan menjadi sia-sia Kalau tidak melaksanakan dua hal Pertama, niatnya bukan karena Allah Niatnya bukan lelah karena Allah Dan kedua, tidak iktiba apa Tidak meniru perilaku dari Rasulullah Betapa banyak orang yang ikhlas amal ibadahnya Tapi memang ada-ada Tidak mengikuti perbuatan Rasul pun akan menjadi sia-sia Begitu pula, begitu banyak orang Yang tidak ikhlas, tapi iktiba Mengikuti perbuatannya Rasul, maka kedua-duanya Pun menjadi sia-sia Maka, tidak sia-sia saja ya ialah, yaitu mersa apa sih perkara yang sia-sia itu? Perbuatan suatu perbuatan amal perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan itu bisa menjadi mudarat untuk diri kita juga untuk orang lain. Lalu dalam Quran surat uh, Al-Qiyamah Allah berfirman di sini ayat 3 ayat uh, 13 dan 14 saya bacakan. Um. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khabaru insa yauma iddi bima qaddama wa akhara. Bal al-insanu 'ala nafsihi basira. Bahwa pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dia lakukan dan dia lalai. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Maksud ayat di situ bahwa saat itu manusia tahu apa yang dia lakukan, perbuatan baik buruknya, yang dia lalai kan yang dia tanggungkan dan dia menjadi ujih untuk dirinya sendiri. Bahkan dia akan menjadi saksi atas apa yang dia lakukan. Betul. Ada surat menarik juga yang hmm. sangat indah tentu saja karena dalam Al-Qur'an semuanya tentu Betul. sangat Betul. Bahwa semua perbuatan yang sia-sia, mungkin orang-orang seperti ini kita berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti itu. lupa. Mau hmm. dalam surat Al-Mu'minun hmm. ayat Uh, 115 Allah berkah iman a'udzu billahi minasy syaithanir rajim apa sebab tum annama khalaqnakum 'abada taw wa annakum ilaina la turja'un artinya maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami nah, banyak orang menyangka uh, itu ya. yang lama. Iya, lama. Makan dia langgar kapak apa dan jakan daki. Kadang apa yang dia lakukan itu tanpa mengetahui bahwa itu menjadi mudarat buat diri dia, dia Betul. tidak sadar dan kadang menyakiti orang lain. Betul, nah itu termasuk golongan dari perbuatan sia-sia-sia. Hmm. Ada beberapa ciri nih Umi yang hmm. melakukan perbuatan sia-sia. Yang pertama adalah di bulan puasa juga tidak puasa di bulan puasa sama saja karena banyak orang-orang yang tidak bisa menahan lisan. Ibadahnya baik, puasanya baik, menahan lapar dan dahaga tapi mulutnya tidak mampu menahan membuka keburukan orang lain, menghuraib orang lain bahkan saat itu umang kalau saya enggak salah saya pernah dengar kisah bahwa saat itu Aisyah ya saat sudah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatlah istri sahabat dan saat itu Aisyah e, melihat dan berkata kepada Rasulullah Rasul ternyata enggak aslinya seperti itu ya. Ini ada cacat gitu. Yang akhirnya Rasul mengatakan, "Wahai Aisyah, istrimu muntahkanlah apa yang ada di dalam mulutmu." Lalu Aisyah minum, "Ayah harus aku muntahkan ya Rasul?" Dan Rasulullah mengulang lagi ucapan itu. "Wahai Aisyah, istrimu muntahkanlah apa yang ada di dalam mulutmu." Hingga tiga kali, maka saat Aisyah memuntahkan itu keluarlah gumpal daging. Dan Aisha berarti apa ini ya Rasul? Itulah jika engkau membuka keburukan saudaramu, maka engkau sama saja memakan daging bangkai saudaramu sendiri. Nah, ini Kalian hati-hati dengan lisan, terkadang kita shalat baik, ibadah baik, semua baik, tapi kita tidak bisa menjaga lisan kita. Gampang sekali dalam berucap, pemeriksa, karena lidah itu tidak bertulang. Sehingga dengan mudah kita mencari ayat-ayat orang -ayat lain, padahal lidah sudah ditutupin rumah. Sama gigi kita, Betul. sama mulut kita. Tapi masih ada ya, masih aja kita bisa bersilat lidah ya. Jadi seakan-akan gajah di pelupuk mata tidak terlihat, kuman di seberang laut terlihat sangat jelas sekali. Atau kata lain... Uh, sangat sibuk untuk mencari kesalahan orang lain hmm. sangat suka sekali gibah. Betul. Apa sih gibah? Gibah itu kita mengatakan sesuatu yang benar memang ada pada diri seseorang, tapi kita bicara di belakangnya dan kalau ia tahu ia tidak suka. Itu namanya gibah. Nah, kalau berbohong, kalau misalnya tidak ada yang di dalam dirinya kita katakan baru itu namanya fitnah. fitnah dan gibah dua-duanya sama hukum dosa besar. Betul. Kan lebih kejam itu ya. Heeh. Hmm. Karena ada suatu saat kita mau fitnah orang lain, lalu fitnahan itu kita tanpa sadar sudah menyakiti maka yang fitnah kadang dia tidak melakukan hal itu maka itu menjadi dosa yang besar. Betul, apalagi e, dikatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 seperti memakan bangkai saudaranya yang ya, sudah mati. Oh, uh, kita tentu jijik ketika oh. memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Lalu Jadi ada hiyuma, ada cinta mati terhadap dunia. Hmm. Ya, bahwa karena saat kita mati-mati yang mengejar sesuatu yang enggak kita bawa mati, oh. ya, kita kejar kejar sesuatu yang kita enggak bawa mati ke neraka, itu bisa membuat hati kita itu keras loh. Betul. Ya. Betul. Karena kita enggak merasa diri kita puas. Hari ini kita kepengin sesuatu seperti ini lalu hmm. Allah berikan, kita lupa bahwa itu menjadi sebuah ujian lalu kita kurang puas, kita mencari lagi, mencari lagi, mencari lagi dan akhirnya urusan akhirat kita terabaik. Betul. Jadi salah satu perbuatan kecilnya adalah terlalu cinta dunia. Ingat hmm. bahwa ketika kita mencari dunia, Allah kasih dunia. Hmm. Tapi kalau kita mencari akhirat, Allah akan kasih kita dunia dan akhirat. Betul. Selanjutnya ya. adalah orang yang jelasnya perbuatannya adalah orang yang panjang angan-angan. Panjang angan-angan maksudnya apa? Menunda-nunda kebaikan serta taubatnya. Ya. Nanti saja maksiatnya belum selesai. Jadi Amin percaya terus... diri kalau kalau umurnya itu masih panjang. Ya. Karena dia merasa ah kematian itu nanti buat orang yang udah tua. Ah kematian itu buat orang-orang yang sakit. Padahal orang sehat pun juga bisa mati. Jadi betul dia termasuk menunda taubat dan menunda-nunda kebaikan mati fajaah nanti fajaah ah. sementara ia tidak tahu benar kata Umi ketika kami bahwa ketika operator papa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan surah hatimah keadaan buruk atau mati dalam keadaan husnul khotimah apalagi ya Umi ya mati banyak pembahasannya mengenai perbuatan insya-Allah kalau pemirsa ingin tahu jadi ke mana manaslah ini kita kembali lagi tentu dengan bintang kamu yang akan menceritakan kisah Adu bintang tahu ya tentang perbuatan hati-hati ya tetap bersama kami dalam kita masih membahas mengenai perbuatan yang sia-sia. Mm -hmm. Ternyata masih banyak orang yang umah kalau kita enggak sadar. Perkara yang sia-sia itu hilangnya rasa malu dalam mm -hmm. diri kita sebenarnya. Jangan mm -hmm. kita berbuat melakukan sebuah keburukan tapi kita enggak sadar bahwa di situ Allah melihat. Betul. Kita kadang merasa ke pengin tampil perfect gitu ya di hadapan mm -hmm. manusia tapi kita enggak sadar bahwa kita cacat di hadapan Allah. Nah, itu dia. Mm -hmm. Mengenai sedikit rasa malu. Ini hati-hati pemirsa. Nah, satu untuk viewersnya mm -hmm. pribadi karena e, malu itu sebagian dari iman. Mm -hmm kalau kamu sudah tidak punya malu lagi terserah lakukan apapun yang kamu sukai. Sementara hati-hati bahwa akan ada yang namanya nanti hari pembalasan. Orang-orang yang memiliki sedikit rasa malu, dia tidak merasa murokobah, tidak merasa diawasi oleh Allah ya. Subhanahu wa taala. Jadi berbuat maksiat bukan hanya sembunyi-sembunyi lagi, Umi, mm -hmm. tapi justru terang malah kelihatan ya. maksiat yang terang-terangan. Nah, Itu nauzubillah minzalik. ...карна... ...orang-orang yang sudah tidak punya rasa malу... ...tidak punya rasa takut lagi kepada Allah SWT... ...selanjutnya termasuk perkara yang sia-sia adalah... ...senатисо berbuat zolim... ...kepada uh, sesama manusia... ...yang gak henti-hentinya... ...gak henti-hentinya hati-hati sadar. -hati. Heeh. Hati-hati ketika berbuat zalim kepada manusia, dosa kepada Allah mudah saja kita bisa bertaubat. Kita bisa katakan pada Allah, Allahumma firli dzambiya ya Allah ampunkanlah aku. Allah ampunkan. Tapi dosa kepada manusia ada satu yang harus kita ingat bahwa tidak cukup bertaubat kepada Allah kalau harus mendapatkan maaf dari saudaramu kalau tidak khawatir nanti menjadi orang-orang yang muflis. Apa itu bangkrut? Ibadahnya banyak tapi di hari akhir orang yang engkau zalimi mengatakan aku tidak ikhlas kepada Allah, maka seluruh pahala-pahala yang engkau dapatkan akan beralih ke orang-orang yang engkau zalimi dan dosa yang orang-orang kau zalimi akan beralih kepadamu. Itulah sebangkrut-bakrutnya. Eh, jadi gimana Bidang nih bintang tamu saat ya. ini? Kita langsung saja panggil Mbak saya ini. Hmm. Mbak Anisa Tri Hapsari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia. Wah, cantik. Ada bidadari turun dari tangga. Aduh. Ada bidadarinya. Masyaallah. Waalaikumsalam. Cantik banget. Iya, Mas. Waalaikumsalam. Ya, ini pemirsa, tamunya wanita cantik yang luar biasa masih menjadi ibu rumah tangga, masih mengurusi anak, oh, urus suami ini, yeah. ya. Іншаллах, makin saleha. Amin. Apa Terima kasih sama dua bidadari. Amin. Amin. Pantas buat Amin. Amin bina ini sedang belajar amin. menjadi bidadari. <laughs> betul, betul. Ya, ya, apalagi karena tidak ada tidak ada kata berakhir untuk belajar. Betul. Ya, terus setiap hari gitu. E uh, enggak ada jaminan kita masuk surga, tapi setidaknya kita terus belajar ingin menjadi wanita ahli surga. Hmm. Amin ya Om, mau ikutan. <laughs> bareng-bareng yuk. Iya, bareng-bareng. Kan kalau masuk surga jangan, jangan lupa ya, ya. biasa sama Allah ya. Jangan lupa. Bet yang ini. Nah, uh, Omba Inisa membicarakan rasa sama kita pada hari ini tentang perbuatan sia-sia. Manusia pernah enggak sih dalam kehidupannya melakukan perbuatan yang pada akhirnya sebenarnya enggak berguna sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala? Aslinya pernah banget pada maya, saat pada saat belum berhijab. Belum berhijab. Hmm. Gimana ceritanya, Manis? Yang pasti singkatnya mungkin eh uh, kalau aku bisa bilang mungkin zaman jahiliyah ya. Hmm. Zaman eh uh, dari pakaian aja aku kekurangan bahan. Kan gitu ya. Kurang bahan. Kurang Padahal bahan. tukang bahan banyak ya. Banyak. <laughs> Tapi kita enggak ada nih enggak sanya kalau misalnya enggak kurang bahan kayaknya enggak ahdol dulu, dulu jalannya ya, ya. begitu. Buat aku itu sih, biar terlihat cantik di mata manusia. Biar cantik, pengen terlihat seksi, pengen terlihat cantik, pengen terlihat yang ya berlebihan lah ya gitu. Nasla itu mmm pergaulan. Pergaulan yang bisa dibilang merasa bergaulnya sehat ya. Kak? Ya, begitulah ya. Dari pagi ke pagi gitu. Jadi buat aku dan itu sadarnya juga ya alhamdulillah sih ya Allah kasih itu eh uh, ya mudah-mudahan sih enggak akan terulang lagi hal itu. Dan itu buat aku itu sia-sia ya. Ini ada dua jenis orang sebenarnya pemirsa. Jenis orang pertama adalah karena kebodohan. Artinya memang dia tidak tahu. Sehingga dia hmm. melakukan dosa-dosa tersebut. -dosa tidak orang tahu sebut. ilmunya. Tidak tahu ilmunya. Ilma, sehingga mungkin oh kalau keluar malam itu enggak mm, apa-apa kok ya udah keluar aja sebenarnya sudah tahu semua ya. <laughs> kemudian ada jenis orang kedua orang fasik. Apa itu orang fasik sudah tahu hukumnya kemudian dia lakukan. Nah, ini termasuk golongan orang-orang yang berdosa tentu saja. Tapi eh, sekarang ketika kita sudah belum tahu kewajiban kita mencari tahu, setelah kita sudah tahu kewajiban kita adalah melaksanakannya. Seperti yang dialami oleh Mbak Anisa sudah tahu hukumnya sekarang insyaallah telah berhijrah. Kemudian secara kafas secara menyeluruh. Diawali dengan selambar jlebab kemudian mulai pergaulannya diperbaiki. Kemudian mulai menjadi istri yang uh, betah di rumah gitu kan, Bah. Jadi benar-benar alhamdulillah di dimudahkanlah sama Allah gitu. Nah, terus kalau misalnya eh uh, ketika aku hijrah itu benar-benar disaring sih sebenarnya sama Allah. Apa jadi Apa nih pekerjaan? Jadi gini, kalau teman kah yang disaring atau temen seperti itu ya. Eh pekerjaan juga salah satu, tapi temanlah yang paling-paling tuh teman. Kayak dulu mungkin ada SMS gitu bahwa Nis, uh, besok ada, ya mohon maaf ya, besok DJ-nya ini gitu. Apa? DJ-nya ini gitu. Oh ini <laughs> jaman dulu, jaman dulu. Bukan Ustadz. DJ-nya ini, oh, ini, ini gitu. Kalau sekarang Ustadznya ini, sekarang udah kata ini. Terus kan lagi. Kita juga dugem tau. E. Dunia gemar mengaji. Ah, ya. iya. Amin, amin, amin, amin. Jadi mau gak mau itu kesaring dengan sendirinya loh, Alhamdulillah. Nah, suka. Alhamdulillah ketika kita memilih untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan bantu kita. Bagaimana janji Allah kalau kita berjalan menuju ke arah Allah, Allah akan berlari menuju ke arah kita. Tapi tentu saja meninggalkan perbuatan yang sia-sia itu tadi. Salah satu perbuatan yang sia-sia yang dilakukan oleh Mbak Anisa dan mungkin kita semua adalah memilih pergaulan-pergaulan yang buruk. Kan pengaruh ya? Pengaruh sekali. Teman-teman itu, teman itu banyak-banyak mempengaruhi loh. Betul. Ya. Betul karena kita dikatakan bahwa kita ini mengikuti agama teman kita. Kalau kita ingin mengetahui seseorang seperti apa, lihat dengan siapa ia bergaul. Hmm. Jadi kalau orang-orang yang senantiasa bergaulnya dengan orang-orang yang fasik, sudah tahu hukum Allah kemudian ia langgar atau orang-orang yang nyata-nyata berbuat dosa, maka ia telah melakukan perbuatan yang sangat sia-sia. Hmm. Kenapa tidak berteman dengan teman yang saleh soli dan salihah yang senantiasa membawa syafaat kepada kita, halak di surga-Nya Allah ketika mau masuk surga? orang itu akan mengatakan ya Allah aku jangan masuk surga sendirian aku pernah bersama dengan ketaatan dengan orang tersebut ya Allah maka tolong ajak dia menuju ke surga amin oh, itu itu teman-teman yang saleh dan salihah seperti itu tapi kalau teman-teman yang fasik bahagia hampa fana di dunia saja tapi tidak membawa apa-apa ketika di akhirat kalian nah ini Anisa uh, nih sedikit uh, sedikit kepengen tahu Nah, sekarang kan punya anak perempuan juga gitu ya. Terus anak laki-lakinya juga udah besar, sekarang ini di pesantren ya, ABG. Itu takut banget punya perasaan yang aduh gimana ya nanti dia ngikutin jejak kita kecil macam yang di depan kita mungkin kita dia takut sama kita. Tapi di luar saat dia bergaul dengan temannya, lalu uh, kita enggak pernah tahu teman di luar sana yang yang mengajak dia dalam hal kemburukan. Nah, itu dia mereka sekam. Tapi yang aku mau tanya, kita ada tahu. Tapi kenapa ya? Kenapa tetap dilakuin Karena banyak orang Yang menyangka kehidupannya ini Hanya sebagai senda gurau dan permainan yeah. saja Ia tidak memahami Betul bahwa kehidupan di dunia Hanya sebagai seorang musafir Orang banyak tahu tapi diabaikan begitu saja Ia lupa bahwa eh uh, dia sebagai seorang musafir yang cuma sebentar saja di dunia ini maka di dunia ia bermain-main bersenda gurau padahal segala perbuatannya nanti akan diawasi oleh malaikat rakib dan atid bahkan malaikat maut setiap hari sebanyak 70 kali memandang wajah kita dan ia bertanya dan ia heran kepada kita aku heran terhadap manusia setiap hari aku mendatangi ia 70 kali dalam satu hari namun ia masih tertawa terbahak-bahak Tapi Umi dan Mbak Nisa ini luar biasa. Ini um, kebaikan yang dialami oleh orang, -orang yang ketika ia berhijrah kepada Allah, taat kepada Allah, maka kebaikan-kebaikannya akan dibalas di dunia dan di akhirat. Tapi bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan yang sia-sia, yaitu apa? Ia menyangka ia telah melakukan kebaikan, padahal kebaikannya dibalas di muka bumi tapi di akhirat seperti abu-abu yang berterbangan saja. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya sama sekali. Heeh. Ini banyak pembahas